t r a b i s n i s Dinas Perhubungan Kota Bandung meminta Kementerian Perhubungan menghentikan pemberian izin trayek baru dan juga penambahan armada untuk travel Jakarta-Bandung. Alasannya lalu lintas di Bandung sudah terlalu padat dan butuh waktu untuk berbenah. Berita ini jelas mengejutkan pengusaha travel yang sudah berinvestasi besar di bisnis ini. Pelayanan ke masyarakat juga pastinya akan terganggu, apalagi setelah ditutupnya kereta api parahiangan yang melayani Jakarta-Bandung. Untuk membicarakan hal itu. Segera kita berbincang dengan Sofian Wanandi. Pak Sofian, bagaimana pendapat Anda? Ya, saya pikir p a d a n y a kota Bandung itu menurut saya yang pertama tentu m e n i n g k a t k a n ekonomi mereka juga. Kalau kan nggak ada kami Bandung b e l a j a ekonominya kan juga susah. Itu pertama. Yang paling besar masuk ke kota Bandung itu menurut saya adalah mobil-mobil pribadi. Saya nggak tahu dia, dia sudah ada kalkulasi a t a sudah melihat konserve bahwa mobil-mobil yang dia k s i じゃん、ないないないと。 かかなんだ、一緒に行くの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 Jangan t a m b a l sulam gitu loh, itu yang penting-penting buat saya. Berarti seharusnya hal-hal seperti itu dipelajari dulu sebelum mengeluarkan statement-statement ya Pak, agar pengusaha tidak bingung. Iya,、menurut. jadi orang ini bingung juga. Orang n a k tanyain kok dia ngomong-ngomong yang sebenarnya dia sendiri nggak jelas mau apa. Jadi nimbulkan masalah baru aja yang nggak perlu-perlu menurut saya. Nah, iya kan? Demikian Sofian Wanandi, saya Fahmi Andrian.